Sejak itu, kau pergi berlalu, Tinggalkan luka di dalam hatiku Sakit dah masih Orang lain itu juga punya Jadi, kacau aku dulu, balik lagi mau coba balikan lagi dengan aku Pucit-pucit Tapi, endingnya kita bikin ngegantung Sebenarnya sih kalau mengalami kebetulan tidak ada Cuman uh, kita memang sebelum sebelumnya ya kita akan, Sebelum, -sebelum itu kan kita lakukan untuk uh, baca nextnya juga Terus itu uh, coba ngerti isi dari mati ini Dan sharing sama uh, orang juga apa isi dari mati ini, Dan uh, kita pernah merayati Kian dari lagu ini sebenarnya banyak ya dari lirik juga sangat sangat kuat banget terus uh, interasinya ada juga sangat kuat juga dan pastinya lebih apa ya lebih menciwayi coda unta. Tá